Kumma aga nende vaikutan nii Boleer. Me Ma ei saa Kõik! Aku mau nanya sama kalian. Aku mau nanya sama kalian. Apa mas? Apa mana, apa mana? Kira-kira tak peluk boleh gak? Kira-kira tak peluk boleh gak? Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Boleh, boleh, boleh. Tak peluk boleh. Boleh. boleh? boleh. Terus aku peluknya siapa? Boleh aman. Peluk Cici siapa aku? CCTV dimatikan La, semuanya. Laginya ada senayu mas. CCTV dimatikan semuanya. Loh, bagi gue kan kamu yang paling cantik. Oh, oh, oh. O, Suver, oia Ma